Tabeso, chiar nu e trebuie să Yeah, I'm good. Mm-hmm. Plus 20 20 dan seterusnya. Itu per meternya itu sama dengan 1 de O-Bog All right. Eu posso assistir. There you go, yeah.